di muslim Yogyakarta memurnikan akidah melebarkan sungguh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillah فَلَا مُضِلَّ لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِ Fatin asdak al hadith kitab Allah, wa khair al hadi radio Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wajar al umuri muhjatuh. Kau muslimat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakun Allah, dan juga para pendengar radio Muslim dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali bersama mengkaji sebuah buku kecil Sifat Az-Zawjah Al-Saliha Sifat-sifat istri yang soleh Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sebuah kaidah Dalam masalah kesolehan Dalam masalah kebaikan Yaitu bahwa kesolehan atau kebaikan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dua perkara Ini kaidah yang pertama Bahwa kesolehan atau kebaikan tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan dua perkara Perkara yang pertama apa ibu-ibu? Taufik dari Allah subhanahu SWT Karena hidayah dan taufik itu di tangan Allah. Man yahdillah fahuwal muhdad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia yang akan mendapat petunjuk. Wa man yudlil. Sementara siapa saja yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyyan murshida. Maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Maka berdoalah ibu-ibu, kita semua hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengislah, untuk memperbaiki hati kita, supaya kita menjadi orang yang soleh, supaya kita menjadi orang yang salihah, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara pertama dalam kaidah pertama. Perkara kedua, apa Ibu-ibu? Usaha. usaha yang semak semaksimal mungkin. Sa'yul insan wa badluhu jahdahu. Rawusahu. Di nyl salih. Usaha yang maksimal untuk mendapatkan kebaikan tersebut, untuk mendapatkan kesalihan. Ini e, dua perkara yang harus ada Karena tidak mungkin kebaikan itu Kecuali Tidak mungkin kebaikan itu didapatkan Kecuali dengan dua perkara ini Yang pertama adalah Taufik dari Allah Yang kedua adanya Usaha Dan ini seperti yang telah kita pelajari kemarin Sejalan dengan hadis Rasul salallahu alihi Wasallamah dalam Hadis yang sahih Riwayat Imam Muslim Nabi kita bersabda Ihris ala Ma yan fa'uka Apa artinya Ihris ala ma yan fa'uka Bersungguh-sungguhlah Semangatlah untuk Mendapatkan sesuatu yang Bermanfaat bagimu Baik manfaat dunia Atau manfaat agama Sesuatu yang bermanfaat Sungguh-sungguhlah Ini usaha Kemudian di e, sabda beliau yang selanjutnya wastain bila dan mintalah tolong kepada Allah. Ini artinya apa? Karena tidak mungkin kita mendapatkan perkara yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan taufik dari Allah. Maka ihris alamayan fauka itu usaha yang maksimal. Ya usaha yang yang maksimal dan tentunya dengan cara yang benar. Adapun kata sabda Rasulullah saw was ta'in bila itu artinya adalah kita betul-betul harus memurnikan ketawakalan kita kepada Allah semata karena yang bisa memberikan perkara-perkara yang bermanfaat bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan kesalehan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama kemarin Ibu-ibu. Ya, kaidah yang sangat penting. Ya, halaman berapa itu? Sembilan Jadi itu kalau mau ditulis angka Romawi 1 ya enggak apa-apa. Kaidah yang pertama yaitu an-naslah la yunalu illa bi amrain itu kasih angka romawi atau angka 1 ditulis kaidah pertama gitu biar tidak bingung. Kemudian kita lanjutkan Ibu-ibu di halaman 11. Waqaidatun ukhra la budda min atambihi 'alaiha dan ada e, kaidah lain ada kaidah lain yang e, harus di Sampaikan, harus diingatkan Tambih itu artinya Diingatkan, disebutkan Ada kaidah lain yang harus Kita ingat, yang harus Kita sebutkan ya. Alah wahiyah yaitu Bahwa Annamamba as-salah Sudah kita baca Annamamba as-salahi Bahwa sumber dari kesalehan Sumber dari kebaikan wa aslama ma'rifatihi dan sumber ilmu tentang kesalehan. Jadi sumber kebaikan dan sumber pengetahuan ilmu tentang kebaikan. Sebab ingin mengetahui yang baik, nyarinya di mana? E, ingin mengetahui perincian-perincian kebaikan, itu nyarinya di mana? Itu namanya aslama ma'rifatihi. Wasabilat diroyh dan jalan untuk mengetahuinya diroyh bihi, jalan untuk mengetahuinya walhidayah ilahi dan pedoman untuk menuju kepada kebaikan yaitu hua kitabullah wasunnati nabihi shallallahu alaihi wasallam yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Quran dan Sunnah itu adalah sumber kebaikan dan dia adalah sumber ya, e, pengetahuan, sumber untuk mengetahui di mana saja letak kebaikan dan dia juga menunjukkan jalan untuk mempelajari kebaikan. Dan dia juga merupakan pedoman untuk menuju kepada kebaikan. Itu Al Qur'an dan Sunnah. Tidak butuh yang lain. Ya, tidak butuh kepada yang yang lain. Apalagi kepada eh uh, apa namanya filsafat-filsafat orang-orang di luar agama Islam. Tidak butuh. Ya tidak tidak butuh. Kalaupun di sana ada kata-kata yang Baik sesuai dengan ajaran Islam Berarti dalam Islam tentu pasti ada Cuma kita belum belum menemukan ya Kita belum menemukan Karena Islam itu sudah sempurna Al-Quran dan Sunnah Itu adalah sumber kebaikan Sumber untuk mengetahui kebaikan Jalan untuk mempelajari kebaikan Pedoman untuk mendapatkan kebaikan Ini Al-Quran dan Sunnah fakaana wajiban maka menjadi sebuah kewajiban kana wajiban maka menjadi sebuah kewajiban wa muta'akkidan dan sangat ditekankan ala kulli mudzakirin bis atas setiap orang yang uh, mengingatkan tentang kesalehan kebaikan Wal-islahi dan perbaikan Maka wajib bagi setiap orang Yang senantiasa mengingatkan tentang kebaikan Dan berusaha untuk mengadakan apa? Perbaikan Da'ian ilaihi Yaitu adalah da'i ya, Orang yang da'i menyuruh kepada kebaikan dan perbaikan An yakuna mu'awilan Fi dhalika kullihi Hendaklah dia betul-betul mu'awilan Mengembalikan dan membutuhkan Menjadikan perbekalan Dalam Mengingatkan kebaikan Dan berusaha Melakukan perbaikan Ala kitabillah dengan menggunakan kitabullah dan sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam al karim yang mulia. Jadi wajib bagi seorang dai wajib hukumnya bagi seorang dai atau siapa saja yang dia berusaha ingin mengingatkan kebaikan dan berusaha untuk melakukan perbaikan. Ya. Nasahati dengan kebaikan atau melakukan perbaikan, hendaklah berusaha mengembalikan langkahnya muawilan fi kullih ala kitabillah. Mengembalikan semuanya kepada kitabullah. Dia ya, hendaklah menjadikan kitabullah itu bekal utama. Makanya tidak tidak heran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bil bilqur'ani Man Yakhafu Wa'id Ingatkanlah Orang-orang yang Takut kepada ancaman Allah Dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu modal Modal utama Dia sangat dibutuhkan oleh Seorang da'i Dibutuhkan oleh seorang da'i dalam menerangkan kebaikan dan melakukan perbaikan. Gitu. Amal Quran adapun Al-Qur'an, fa taala dalam adapun bahwa Al-Qur'an itu merupakan sumber kebaikan dan sumber perbaikan sehingga dia harus dijadikan pedoman utama bagi siapa saja yang ingin me mendapatkan kesalehan dan menjadikan orang lain soleh dalil yang menunjukkan ulasannya Al Qur'an itu adalah rujukan utama ya, rujukan utama bagi siapa saja yang ingin Menerangkan tentang kesalehan kebaikan Dan orang yang ingin melakukan perbaikan Bahwa Al-Quran itu rujukan utama Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra Ayat berapa? 9 Surat Al-Isra itu sebelum surat apa? Al-Kahfi Setelah surat apa? sebelum al-Kahfi. Setelah surat apa? An An An-Nisa apakah Al-Maidah? Eh? An-Nahl. Iya. Al-Isra itu surat yang terletak di apa? Surat antara surat An-Nahl dengan surat Al-Kahfi. Ya, Al-Isra. Nah ad-duha ke arah an-nas itu dibaca kemudian dibuka tafsirnya Alhamdulillah sekarang buku-buku tafsir pun sudah diterjemahkan oleh sebagian ustad-ustad kita apa kata rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain kata rasul sallallahu alaihi wasallam apa? taraktu fikum syai'aini apa mana taraktu? aku tinggalkan Fikum bagi kalian di tengah-tengah kalian, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Shayain, mana Shayain? Dua perkara. Kalau Shayun itu satu, kalau Shayani dua, Shayain juga dua. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, dua perkara. Lanta'billu ba'dahuma. Kalau kalian berpegang dengan keduanya lan tadullu kalian tidak akan apa? sesat. Ini lan tadullu ba'dahuma artinya apa? Kalau kalian berpegang dengan keduanya lan tadullu. Jadi kalau kalian sudah berpegang dengan keduanya kalian tidak akan sesat. Subhanallah. Ini janji betul dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara tersebut? kitabullah wasunnati yaitu Al-Qur'an dan sunnahku ajaran-ajaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka siapa saja yang ingin mendapatkan kesalehan siapa saja yang ingin menjadi dai kepada kesalehan berusaha memperbaiki diri keluarga dan orang lain Hendaklah bermodal dua ini. Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah ini juga harus kita pelajari. Banyak sekali hadis-hadis yang sangat membimbing kita ke dalam kebaikan. Entah itu dari sisi akidah, ataupun dalam sisi ibadah apalagi. Apalagi juga dalam masalah muamalah dan akhlak. Semuanya. Dan... Tentu, kitab yang paling utama untuk kita baca, yaitu apa? Kitab. Kitabullah yang pertama jelas. Yang kedua, dalam hadis, kitab apa? Sahih Bukhari. ya Sahih Bukhari. Ibu-ibu, sudah -ibu pernah lihat wujudnya atau belum? bu Sebagian mungkin belum pernah lihat wujudnya kitab. Kayak apa sih, dong? Eh? Ya. Kayak apa sebenarnya kitabnya? ya Nanti kalau pulang, tanya pada suaminya. Abi sudah pernah lihat Sahih Bukhari atau belum? Oh, ya. sekarang kan ada di HP. Iya, tapi Abi sudah hmm. pernah lihat belum? Belum, waduh baik. Jadi kita terkadang menginginkan kebaikan, tapi kitab-kitab yang mengarahkan kepada kebaikan belum pernah kita lihat. Ya, alhamdulillah sekarang Sahih Bukhari sudah ada terjemahannya bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Kemudian juga Sahih Muslim, ya nah, Sahih Muslim itu juga bagus. Nah kalau ingin yang sederhana dan mengena dalam kehidupan, ibu-ibu ya, bisa memiliki kitab apa? Riyadu as-salihin. Ya Riyadhu as-salihin. Demikian. Uh, ini dua perkara yang menjadikan uh, patokan sumber untuk mencari kesalehan dan mm, ma, apa? melakukan kebaikan atau perbaikan pada diri, keluarga dan masyarakat. Kemudian Syekh mengatakan, wa alaihi mawdu'una. Oleh sebab itu, ya, tema kita, tema kita karena kita tahu bahwasanya kebaikan itu berdasar Al-Qur'an dan Sunnah maka tema kita kata Syekh, sifatu zaujah as-shalihah fi daw'i kitabillah wa sunnati Rasulillah. Makanya kata beliau saya tulis temanya adalah sifat sifat-sifat istri yang saleha fi daui kitab wa sunnah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Karena memang kesalehan seorang zawjah kesalehan seorang istri dan tentu yang lebih umum lagi adalah kesalehan setiap apa? insan adalah sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Wa kullu Halaman 12 Wa kullu sifatin Dan seluruh sifat Taridu fi hadihil kalimah Ta'ti makrunatan bidali liha Dan seluruh sifat Taridu Yang ada Yang ada Kalimah. Di dalam buku ini. Kalimah di sini artinya tulisan ini. Ya. Dan seluruh sifat yang ada di dalam kitab yang saya tulis ini. Dalam buku ini. Takti makrunatan bidaliliha. Akan disebutkan beserta dalilnya. Ya. Kalau ada sifat yang baik satu. Maka dalilnya apa? Itu akan disebutkan oleh sifat matmun matmuman ila mustanadiha ya kemudian digabung dengan sumbernya digabung dengan mustanadiha sumbernya min kitabillah au sunnati rasulillah sebutkan itu nanti dalilnya apa sumbernya surat apa ayat berapa hadisnya apa jadi, setiap sifat yang akan disebutkan oleh Syekh dalam buku beliau ini, beliau akan sertakan dalilnya. Maka, judulnya kan, sifat-sifat istri yang soleha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak usah bicara apa kata orang. Kalau ingin soleh, kamu begini. Kalau ingin kamu bahagia, itu begini. Apalagi berteman dengan Orang-orang yang pintar ngomong Tapi bicaranya Tidak berlandaskan Quran dan sunnah Semata-mata hanya Emosi dan altifah Altifah itu apa? Perasaan Nek Menurutku Nek Menurutku Menurutnya dia kan beda lagi Makanya harus segala sesuatu Dikembalikan kepada apa? Kalau Quran dan sunnah Supaya tidak kacau kalau semua bicara dengan hawa nafsunya, semua bicara dengan kadar kecerdasannya, semua bicara dengan perasaannya, apa yang terjadi terhadap dunia ini? Ya. Tapi ketika pedomannya jelas, Al Qur'an dan Sunnah, Al Qur'annya ini, dalilnya ini, maka Insya Allah taala akan akan menjadi uh, baik. Makanya siapa saja yang ingin menjadi wanita yang salihah, ambillah keyakinan Anda dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang wanita yang ingin menjadi, ini bukan hanya wanita tok ya tentunya, laki-laki juga. Ya. Tapi kan kita kajiannya kajian muslimah. Siapa saja yang judulnya kamus ya, kajian muslimah. Siapa saja wanita siapa saja. Wanita mana saja yang ingin menjadi salihah. Maka ambillah. Ambillah akidah dia dari Al-Quran dan sunnah. Wanita mana saja yang ingin menjadi salihah. Ambillah ibadah dia dari Al-Quran dan sunnah. Wanita mana saja yang pergaulannya. Ingin pergaulan yang saleh Maka ambil cara bergaulnya dari Al-Quran dan sunnah. Wanita mana saja yang ingin akhlaknya baik, terpuji, ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Khud aqidataka wa ibadataka wa mu'amalataka wa khuluqaka Khudhi aqidataki wa khudhi ibadataki wa khudhi mu'amalataki wa khudhi uluqaqi minal kitab di musunnah ambil akidah kita kemudian ibadah muamalah akhlak dari Al-Qur'an dan Sunnah jangan diambil dari omongan semata-mata omongan manusia semata-mata 6 nah, wa qa Ada pun qaidah salisah adapun kaidah yang ketiga tadi yang pertama halaman berapa yang saya kasih. Saya minta tadi suruh nomeri Halaman 9 ya, itu berarti kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua halaman berapa? Halaman? Bukan. Halaman berapa Ibu-ibu? Halaman eh. Kaidah yang pertama halaman berapa tadi? 9. Kaidah yang pertama ada 2 poin. Yang pertama apa Taufik, yang kedua usaha. Nah, kaidah yang kedua halaman berapa? Sebelas halaman atas paling atas itu. Ada tulisan apa di situ? Waqaidatun Ukhro. Ada kaidah lain kata beliau. Itu yang barusan kita bahas. Bahwasanya sumber kebaikan, sumber kesalehan. Sumber pengetahuan dan jalan untuk menuju kesalehan, pedoman untuk mendapatkan kesalehan adalah apa? Quran dan Sunnah. Itu kaidah yang berapa? Dua. Dikasih nomor bu, biar nggak bingung ya. Kaidah yang pertama kan halaman sembilan. Nah, terus al awwal itu berarti satu a. Al awwal itu taufiqulloh. Kemudian yang kedua tak apa? Al amrul akhar itu berarti satu b. 1B itu, Bu. Berarti usaha-usaha. Kemudian disebutkan dalilnya itu ihris alama yanfu, yanfauka wasta'in billah. Itu sampai selesai halaman 10 itu masih kaidah yang pertama, Bu. Ya, masih kaidah yang pertama. Kemudian halaman 11 dari mulai awal halaman sampai halaman 12 bagian apa? dua baris di atas itu itu adalah kaidah keberapa berapa? 2. Ya, biar enggak bingung. Kita lanjut Wa waqaidatun salisah kaidah yang ketiga 3 asas tubna alai jamii'ut ta'at wa tuqamu alaihi jamii'ul jami fada'il wal kamalat. Kaidah yang ketiga adalah sebuah kaidah yang menjadi asas. Asas itu apa? Fondasi. Ya. Yeah kaidah yang menjadi asas tubna alaihi yang dibangun di atasnya tubna alaihi artinya apa fondasi yang dibangun di atasnya apa yang dibangun jami'u taat seluruh bentuk ketaatan jadi kaidah yang ketiga ini adalah fondasi yang difungsikan untuk batu pijakan namanya fondasi itu kan begitu Ibu ya sebagai pijakan untuk membangun seluruh ketaatan jami'u thaat tubna alaihi jami'u ta'at thaat wa dan ditegakkan alaihi di atasnya jami'ul fadail wal kamalat seluruh ke uh, fadhail keutamaan-keutamaan seluruh perkara-perkara yang utama Wal kamalat dan perkara-perkara yang sempurna. Apa itu kaedah yang ketiga? Saya ulangnya adalah, ya, saya, saya ulangi. Kaedah yang ketiga adalah sebuah kaedah yang menjadi apa? Asas untuk membangun seluruh apa? Seluruh bentuk ketaatan dan seluruh bentuk keutamaan dan kesempurnaan. Apa itu? Siapa yang tahu? Siapa itu? Eh apa itu? Siapa yang tahu di antara ibu ibu? Hmm? Apa? Nah itu lanjutnya dibaca. Ya Allah ketahuilah ya. wahyia ketahuilah bahwasanya kaidah yang ketiga itu adalah tahku takwolohi taala merealisasikan Mengejawantahkan Mewujudkan Takwa kepada Allah Ini kaidah yang ketiga Kalau kita ingin Mampu membangun Berbagai bentuk ketaatan Kalau kita ingin Mendapatkan berbagai bentuk Keutamaan dan kesempurnaan Maka bangunlah keinginan Kita di atas apa? Takwa kepada Allah Berarti kaidah yang ketiga apa? Takwul Allah. Takwa kepada Allah. Bagaimana takwa kepada Allah itu dikatakan di sini? Fa innaha sesungguhnya takwa tersebut usul fadil. Dia adalah inti dari inti keutamaan. Usu ada asas, ada usu. Usu itu inti dari inti, fondasi dari fondasi. Ya. Dia itu adalah inti dari fondasi keutamaan, dan faidil, wambaul khairat dan sumber dari berbagai macam kebaikan, wakiwah musaadah dan tiang kebahagiaan. Ya, itu adalah tiang kebahagiaan. Di dunia ya. wal akhirah, baik dunia ataupun akhirat. Maka siapa saja yang ingin bahagia hidupnya di dunia dengan takwa? Siapa saja yang ingin bahagia hidupnya di akhirat dengan takwa? Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dengan takwa? Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat dengan takwa? Siapa saja yang ingin menjadi wanita yang salihah adalah dengan apa? Takwa. Wa may Ya ja allahu Berang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan baginya jalan Jalan keluar Jalan keluar dari mana? Makrojan Makrojan ini kalau bahasa Arab Dia namanya isim apa itu? Ada tanwinnya di belakang berarti isim apa itu? Kalau dilihat dari ma'rifat atau nakirah dia ma'rifat atau nakirah Hah nakirah ya kan karena enggak ada alif lam dia nakirah dia dia isim nakirah konteksnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah berikan baginya jalan keluar Makhrojan ini nakiroh. Konteks kalimatnya itu dalam bentuk syarat. Barang siapa. Maka apabila ada isim kata benda. Nakiroh, yang nakiroh. Ya. Dalam konteks syarat. Ya, dalam konteks kalimat syarat. Maka isim nakiroh tadi mencakup seluruh bentuk jalan keluar tadi. Makrojan. Mencakup seluruh bentuk yang tercakup di dalam kalimat atau kata yang nakiroh tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan makrojan. Itu nakiroh. Berarti makrojan adalah jalan keluar. Jalan keluar apa, Ustaz? Dari seluruh bentuk kesulitan hidup dunia ataupun akhirat. Jadi kalau ibu-ibu lagi sedang dirundung kegembiraan, benra kebablasen le kesenangan, junglok-junglok, ya. sakung senangnya mencorok jinggul-jundil keceduk. Ya kan? kan bahaya, Tuan. Supaya kalau seorang mengalami kegembiraan Biar tidak kebablasan dalam gembiranya Harus disetop dengan apa? takwa Supaya tidak bablas Dalam kesenangannya, kegembiraannya Sebaliknya bu Contoh sih gimana sih kalau gembira kebablasan Lah baru dapat rezeki Masya Allah Abinya lagi jalan-jalan, tahu-tahu, nemu karung. Masya Allah. Di sini, duit, karung di duit tu gimana? Kurang banyak. Emas. Oh, Masya Allah. Emas sak karung. Atau karung sak emas. <laughs> emas sak karung. Di sedikit saja sudah bisa untuk apa itu? Untuk apa, bu? Dicuil sedikit saja, emas itu sudah apa? Sudah marah. Itu masing jenengan kalau dicuil marah. <tuh masing jenengan> dicuil sedikit saja, emas itu sudah bisa untuk naik haji, bisa untuk umrah, bisa untuk membangun, bangun Masya Allah, masjid. Saking seneng nih. Nah, kegembiraan semacam ini harus di-stop dengan apa? Dibatasi dengan takwa. Biar nggak kebablasan. Begitu juga kalau ibu-ibu dirundung kesedihan. Baru nemu emas tadi, tahu-tahu emasnya apa? Hilang. Masya Allah. Ya. Sedih. Biar gak kebablasan sedihnya, maka harus dibentengi dengan apa? Takwa. Begitu. Mendapatkan anak soleh. Anak apa? Anaknya menjadi anak yang soleh. Senang atau enggak? Senang. Tapi kalau kebablasan, biasanya cuma cerita sana, cerita ke sini, bangga sana, bangga sini. Eh, akhirnya dihasadi oleh orang orang lain. Nah, Udzubillah min, danik, kurang bersyukur. Malah cuma cerita sana, cerita sini, membanggakan, bangga sana, bangga sini. Nah, Udzubillah min, dan bablas Akhirnya jadi korban. Anaknya kemudian kena ain, Ya. Nih anak saya, masya Allah, nggak pakai masya Allah. Nih anak saya gemuk sekali. Uih, gendutnya, gemuknya, kayak ibunya, kayak bapaknya. Langsung ya, kena ain ya, nak untuk jamin, jadilah makanya hati-hati. Atau, ya, sedih karena anaknya mungkin bukan anak yang soleh. Biar sedihnya nggak kebel itu dibetangi dengan wa masyataqillah ya jazallahu makroja. Maka gembira yang berlebih, sedih yang berlebih. Supaya lepas dari seperti itu, kita bendengi dengan takwa. Kita kaya, supaya mudah hidupnya dengan kaya. Kita miskin, supaya mudah hidupnya dengan takwa. Jadi, takwa itu jalan keluar dari segala macam bentuk apa? Kesulitan hidup. Ya. Maka ini kaedah yang nomor berapa tadi? Tiga. Yaitu, kita harus benar-benar merealisasikan takwa kepada Allah Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Demikian eh, Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Insya'allahu ta'ala eh, Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Insya'allahu ta'ala Ada yang belum jelas dari apa yang telah saya sampaikan ibu-ibu? Silakan. Jadi kita sudah belajar tiga kaidah ya. Satu bahwasanya kesalehan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dua perkara. Yaitu apa? Pertama takwa, taufik, dan usaha. Kaidah yang kedua bahwa sumber kesalehan didapatkan dari mana? Al-Quran dan sunnah. Dalilnya sudah ada. Maka judulnya jelas. Siapa yang ingin soleh atau salihah? carinya adalah di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Kaidah yang ketiga apa? Allah. Siapa yang ingin membangun ketaatannya kepada Allah, ingin membangun ke amalan-amalan utama, amalan-amalan penyempurna, supaya bangunannya semakin indah, bangunan kesalehan dia, maka harus dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita Uh, ulangi telah di pertemuan yang akan datang Sekilas Kemudian akan kita lanjutkan sisa dari kaidah yang ketiga Dan Mulai kita masuk dalam uh, Pembahasan Sifat-sifat zaujah yang salihah Insya Allah pada pertemuan yang akan Datang Ada yang belum jelas? Cukup ya insya Allah Baik demikian Wa salallahu ala nabiyina Muhammad Wa Rabbil alamin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 Radio Muslim Yogyakarta Pemurnikan Akidah Menebarkan sunnah.